Mazmur 9 ayat 1 sampai 12 Nasib semua orang sama Sesungguhnya semua ini telah kuperhatikan Semua ini telah kuperiksa yakni bahwa orang-orang yang benar dan orang-orang yang berhikmat dan perbuatan-perbuatan mereka Baik kasih maupun kebencian ada di tangan Allah Manusia tidak mengetahui apapun yang dihadapinya Segala sesuatu sama bagi sekalian Nasib orang sama Baik orang yang benar maupun orang yang fasik Orang yang baik maupun orang yang jahat Orang yang tahir maupun orang yang najis. Orang yang mempersembahkan korban maupun yang tidak mempersembahkan korban Sebagaimana orang yang baik begitu pula orang yang berdosa Sebagaimana orang yang bersumpah begitu pula orang yang takut untuk bersumpah Inilah yang celaka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari Nasib semua orang sama Hati anak-anak manusia pun penuh dengan kejahatan dan kebebalan ada dalam hati mereka seumur hidup dan kemudian mereka menuju alam orang mati. Tetapi siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan karena anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Karena orang-orang yang hidup tahu Bahwa mereka akan mati Tetapi orang yang mati Tidak tahu apa-apa Tak ada upah lagi bagi mereka Bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap Baik kasih mereka Maupun kebencian dan kecemburuan mereka Sudah lama hilang Dan untuk selama-lamanya Tidak ada lagi bahagian mereka Dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari Mari, makanlah rotimu dengan sukaria Dan minumlah anggurmu dengan hati yang senang Karena Allah sudah lama berkenan akan perbuatanmu Biarlah selalu putih pakaianmu Dan jangan tidak ada minyak di atas kepalamu Nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi seumur hidupmu yang sia-sia, yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari. Karena itulah bahagianmu dalam hidup dan dalam usaha yang engkau lakukan dengan jerih payah di bawah matahari. yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan kerjakanlah itu sekuat tenaga karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati ke mana engkau akan pergi lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat juga roti bukan untuk yang berhikmat. Kekayaan bukan untuk yang cerdas. Dan karunia bukan untuk yang cerdik cendekia. Karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Karena manusia tidak mengetahui waktunya. Seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan. Dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat. Begitulah anak-anak manusia Terjerat pada waktu yang malang Kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba Penghutbah 9 ayat 13 sampai dengan 18 Hikmat lebih daripada kuasa Hal ini juga ku pandang sebagai hikmat di bawah matahari dan nampaknya besar bagiku ada sebuah kota yang kecil penduduknya tidak seberapa seorang raja yang agung menyerang mengepungnya dan mendirikan tembok-tembok pengepungan yang besar terhadapnya di situ terdapat seorang miskin yang berhikmat dengan hikmatnya ia menyelamatkan kota itu. Tetapi tak ada orang yang mengingat orang yang miskin itu. Kataku, hikmat lebih baik daripada keperkasaan. Tetapi hikmat orang miskin dihina dan perkataannya tidak didengar orang. Perkataan orang berhikmat. Yang didengar dengan tenang Lebih baik daripada teriakan orang yang berkuasa Di antara orang bodoh Hikmat lebih baik daripada alat-alat perang Tetapi satu orang yang keliru Dapat merusakkan banyak hal yang baik